Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu amma ba'd Ikhwati a'izzak Rahimani wa rahimakumullah Maklum adanya Bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala Sangat Menganjurkan Kepada mukminin Kepada umat ini Untuk Mereka saling Membantu Saudaranya Satu dengan yang lain Allah sebutkan itu Dalam Al-Ma'idah Wata'awanu alal birri Wattakwa wa la ta'awanu 'alal wal 'udwan dan saling bantulah kalian dalam bir dan taqwa al bir jika ditemukan dengan taqwa maka al bir memiliki makna fi'lul khairat menjalankan kebaikan dalam pengamalan perintah taqwa memiliki makna tarkul mungkarat, tarkul manhiyat bermakna meninggalkan yang dilarang, yang mungkar. Keduanya mereka butuh ta'awun untuk melaksanakan perintah syariat untuk meninggalkan yang dilarang dalam syariat mukmin satu dengan yang lain membutuhkan ta'awun saling membantu satu dengan yang lain wala ta'awanu alal ismi wal hudwan di dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan al muslim akul muslim Layu selimu, walau selimu. Seorang Muslim itu saudara bagi Muslim yang lain. Tidak akan mendoliminya, tidak akan pula menyerahkan, memasrahkan saudaranya kepada musuhnya. Dia bantu saudaranya untuk kebaikan dan kemaslahatannya aku sebagai saudara iman baginya Rasulullah juga sebutkan wa man kana fi hajati akhi kana Allahu fi hajati barang siapa yang dalam hajat saudaranya ini membantu untuk Terlaksananya hajat saudaranya Sampai hajat itu selesai tertunaikan dengan baik Maka Allah akan selalu membantu dia dalam hajat-hajatnya Makan dalam riwayat Rasulullah sebutkan La an amsyia fi hajatil muslim hatta yakdiyaha Ahabbu ilayya manil i'tika fi masjidi hada Aku makalah, Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku berjalan guna membantu seorang Muslim pada hajatnya sampai terlaksana. Ini dibantu, apa oh, Ke sana. Oh ini ke sana. Ini perlu ini. Ini sampai selesai. Tahun. Membantu saudaranya dalam hajatnya Itu lebih aku senangi Daripada i'tikaf Di masjidku ini Dari i'tikaf Punya keutamaan besar Terlebih Di masjid rasul Atau masjidil haram Nah Tetapi ini ketika Manfaatnya muta'addiyah manfaatnya luas tidak hanya pada dirinya namun juga terkait muslim yang lain wa man muslimin kurbatan farrajal kurbatan min qurubati yaumal qiyamah dan barang siapa yang meluangkan kesulitan seorang muslim di dunia ini Allah akan meluangkan kesulitan dia Dari kesulitan-kesulitan Di yawmul tiyamah kelak. Dan itu ta'awun Yufarij Kurbatal muslim Bagaimana saudaranya yang dalam Kesusahan atau kesulitan Dia bantu Dia tolong Sehingga Terlepas dari kesusahannya maka jazaa' min jinsil amal balasannya pun sejenis kesulitan dia di yaumul qiyamah kelak akan Allah mudahkan baginya di hari orang sangat membutuhkan itu wa man satara musliman satarallahu yaumul dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim maka Allah akan juga menutupi aibnya di yawmul qiyamah dan itu juga i'anah, membantu saudaranya ketika itu aib pribadi yang dia ketahui dari saudaranya, kemaksiatan atau yang semisalnya, dia bernasehat, tapi juga dia tutup, agar dia bertobat, dan berbenah diri, makanya disebutkan Al-Mu'min, yang sah wa yastur, Seorang mukmin bernasihat sekaligus menutupi. Wal munafik yu'ayyir wa yafdhah. Adabun munafik dia mentakyyir. Dijadikan bahan celaan. Aib saudaranya itu dan dia bongkar dia sampaikan ke sana kemari bulan begini begitu hadis ibu Bukhari muslim man kanafi hajati akhi demikian pula juga di muslim man an mu'minin kurbatan min kurabid dunia nafsa anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah Barang siapa yang melonggarkan kesulitan seorang muslim Allah akan melonggarkan kesulitan dia dari kesulitan-kesulitan Dio mulqiyama kelak والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي dan Allah selalu membantu hambanya ketika si hamba selalu membantu saudaranya dalil tentang hal ini banyak yang kita sebutkan sebagian daripadanya menunjukkan mukmin selalu ingin punya andil memberi kepedulian dan perhatian kepada saudaranya apapun yang bisa dia berikan untuk kemaslahatan mereka yataawan yang ini dalam kesulitan yang ini butuh bantuan yang ini perlu tenaga yang itu perlu harta yang ni ha kan? mana yang mampu dia bisa berikan dia berikan ya bantu intinya adalah kepedulian dia tidak ingin cuek dari apa yang menimpa dan dibutuhkan oleh saudaranya. Makanya dalam riwayat. Rasulullah sebutkan. Waman. Qarada. Li'akhihi marrataim. Fahuwa qas sadaqati alaih. Yang menghutangi. dan meminjami uang. Dua kali. Untuk saudaranya, itu seperti sedekah baginya. Padahal itu hutang bakal dibayar. Tapi karena kamu perhatian peduli ini butuh uang. Anaknya sakit misalnya. Yang ini butuh lagi dia dalam kasus lain apalah misalnya. Hutang bukan pemberian. Yang... Nantinya entah bulan depan atau kapan akan dikembalikan padanya. Tapi dua kali menunjukkan perhatian dia ingin membantu walaupun dalam bentuk hutang. Tapi karena fadilah yang besar. Sampai Rasul katakan itu sudah terhitung seakan seperti kamu bersedekah kepadanya. Mengharap hanya pahala dari sisi Allah semata. Padahal ini hutang. Demikian syariat Menterhid Menjelaskan Memberi motivasi besar Untuk mereka itu Saling ta'awun Saling membantu Satu dengan yang lain Dalam albir dan taqwa Kalaupun bahkan dalam keadaan tidak punya atau tidak mampu Tetapi perhatian tidak berhenti Di Bukhari Dari Abu Hurairah seseorang datang ke Rasulullah SAW Ya ini Dalam keadaan miskin Butuh bantuan Faba'ataila nah. nisa'ihi Maka Rasulullah tanya ke istri-istrinya Wa radiyallahu anhunna Fakulna ma ma'ana illal ma' Kata mereka Ya Rasulullah kami tidak ada Kecuali air nah, Ini untuk makanan diberikan ke orang ini Tidak ada Qala. Maka Rasul sampaikan kepada para sahabatnya Man yadhumu au yudhifu hadha Siapa diantara kalian yang bisa menjamu ini? Memberi makan saudara kita ini. Ini selayaknya tuan rumah. Memberi jamuan, makan ini. Pada tamunya. Faqallah Rajul al Ansar. Seseorang dari Ansar. Mengatakan. Ana. Aku ya Rasulullah. Pantalaqabihi ilam ra'atih. Maka dia... Katakan kepada istrinya, akrimi daiva Rasulullah. muliakan, ini tamu Rasulullah. Ini beri jamuan yang pantas baginya apa yang kita punya. Fakalat ma'indana illa kutusibian. Istrinya pun mengatakan, ya Allah kita juga enggak ada apa-apa, cuma ini makanannya anak-anak kita tersisa. Kala hayi'i ta'amaki Wa asbihi Si Wa nawwimi si biyanaki aradu asya'a Sudah Siapkan Dari makanan anak-anak ini Tidurkan mereka Kalau mereka lapar Di fa hayya at'amahaha wa asbahat sirajaha wa nawamat sibianaha dituruti oleh istrinya semua tadi summa qamat ka'annaha tuslihu sirajaha fa'at fa'athu fa ja'ala yarayanihi anna huma yaqulan fabata tawiyain radhiyallahu anhuma begitu anaknya tertidur apinya dimatikan dulu lampu tentu dari lamp dari api itu dian semacam itu ya, dimatikan sehingga terkesan terlihat oleh si tamu keduanya suami istri ini juga ikut makan terkesan demikian padahal keduanya dalam keadaan lapar semalam itu sampai pagi karena makanan itu pun makanan anak mereka diberikan kepada tamu Rasulullah SAW, dia yang makan sampai kenyang. Pada malam asbahah, kau dah paginya mereka datangi Rasulullah, diceritakan begini kisahnya. Dzahirka Allah, fakal dzahirka Allah alaila atau min fi Maka Rasulullah sampaikan Allah tertawa melihat perbuatan kalian semalam taawun besar isar bahkan demi menjamu atau menghormati saudaranya tamunya atau yang rasul katakan Allah kagum dengan perbuatan kalian faan zallallah maka Allah turunkan ayat ini وَيُذِرُّونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِيَمِينِ أَبِيهِمْ خَصَصًا وَمَن يُقَشُّ عَن نَّفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ mereka ikhthar mendahulukan memprioritaskan saudaranya ketimbang dirinya padahal mereka sangat butuh dan yang terjaga dari pelitnya Dirinya Dilindungi dari itu Mereka itu orang-orang yang Muflihun Falah bagi mereka Hadis di Bukhari dan Muslim Intinya ta'awun Bahkan besar ini Ishar bahkan di dalamnya Dia membantu Rasulullah SAW Yang tidak punya apa-apa Hanya air yang ada di rumah beliau Di sisi lain Rasul pun SAW, Ketika tidak memiliki Tidak kemudian diam Beliau masih perhatian peduli Disampaikan kepada yang lain Siapa yang bisa Di antara kalian siapa yang mampu Menjamu ini Lihat kepeduliannya Perhatian Itu ta'awun Alal biriwat takwa. Di Bukhari pula dari riwayat Ibrahim ibn Saad dari ayahnya dan dari kakeknya, Allah Abdul Rahman Auf lama kadimna Madinah. Akh Rasulullah bini wabina Saad bin Rubi. Ketika kami datang ke Madinah, Rasul persaudarakan aku. Dengan Sa'ad Ibn Rabih Fakallah Sa'ad Maka Sa'ad Sampaikan kepadaku Ini Aksarul ansar Mala Aku ini Orang terkaya Di kalangan ansar Fa Ukassimulad Nisfamali maka setengah hartaku aku bagikan untukmu. Engkau pakai modal untuk ini itu. Wandur ay zaujatayya hawait nazalt lak anha fa idha hallat dan aku ada dua istri. Mana yang kamu suka? Akan aku ceraikan. Begitu selesai iddahnya halal. Kamu bisa nikahi. Radhiallahu anhum. Qala Abdul Rahman. Abdul Rahman bin Allah menjawab. La hajatali fi dalik. Aku tidak ada hajat dengan semua itu. Tidak ada perlunya. Kamu lakukan itu. Qala hal min suh fihi tijarah. Di Madinah sini mana? Pasar yang biasa, ada perdagangan di situ. Al-Suqaynukah. Ada kata Sa'd bin Rabi, Pasar Qaynunukah. Haula para sahabat Rasul SAW Ta'awunnya di antara mereka, isarnya yang ini dengan hartanya, yang ini dengan kemampuannya, kekuatannya, dan banyak dalam siroh perjalanan Rasulullah Sallam bersama mereka betapa taawun itu kuat hidup di antara mereka ketika Rasulullah sallallahu perang Khandaq azab maka terlihat ta'awun nyata dalam keadaan dikepung oleh seluruh pasukan gabungan dari musyrikin dari Quraisy dari Yahudi dari A'rab dan yang lain-lainnya Salman Radhiallahu'an Bertahun Dengan ide brilliance -nya. Bikin parit ya Rasulullah Diterima oleh Rasul ide baiknya Mereka gali parit Diriwayatkan oleh Bukhari di Adabul Mufrat Mereka gali Ada yang memikul Satu batu Ada diantara sahabat yang memikul Langsung dua batu Karena badannya besar atau kuat Lebih dari yang lain Karena menggali tentunya ada batu ada ini Mereka ta'abun demikian satu Nah itu langsung dua batu dia bawa Dia singkirkan agar semakin dalam paritnya Nah kata Yata'awanun Demikian pula dalam Pembangunan masjid Rasulullah s.a.w Yata'awanun Nah hmm. Maka seperti yang disebutkan oleh Al Munawi, rahimahullah, taawun ala al bir, watqwa unwan, sa'adatil mar tanda kebahagiaan seorang muslim tanda kalau Allah ridha dan memberikan taufik kepadanya dijadikan dia diberi taufik untuk ta'awun halal birri wa taqwa demikian para ulama salaf Panutan dan toladan bagi kita. Ridwanullah alaihim ajma'in. Bahkan. Kepada orang yang hendak. Melakukan kejahatan. Padanya. Syekh Abdul Aziz. Bin Baz. Rahmatullahi alaih Syekhul Islam Fihadul Zaman Imam Suatu malam Bentunya beliau Qiyamul Lail Tiap malam salat tahajud al Begitu beliau sedang sholat Ada suara yang membuat Beliau kaget ada orang sepertinya loncat dari tembok masuk ke halaman rumah beliau memasuki rumah beliau di dekat beliau ada tombol biasa beliau rahimahullah, rahimahullah. biasa beliau tekan kalau subuh atau mendekati subuh membangunkan keluarganya. Hasil karena ada sesuatu yang mencurigakan tadi, padahal masih tengah malam, beliau pencet itu tombolnya eh, supaya bangun anak-anaknya. Hasil pada bangun mereka. Alhamdulillah, singkat cerita sampai laporkan polisi dan ditangkap ini pencuri orang Pakistan. Pekerja tangkap. Ketika polisi minta izin kepada beliau untuk dibawa ke markas, kata Syekh jangan dulu. Jaga saja di sini bersamamu. Biarkan. Sampai adzan subuh. Begadang subuh, bawa dia ke masjid. Kata Syekh Biar sholat berjamaah. Jaga. Dan tetap dijaga tentunya. Walhasil sholat subuh sampai selesai sholat Kembalikan ke rumah Kembalikan ke rumah Walhasil saya tanya Orang ini Melakukan Perbuatan sampai seperti ini Pasti ada perkara besar Di belakangnya Sampai berani Memberanikan diri mau mencuri Al-Mahim ditanya apa hajatmu sampai kamu mau mencuri dia Sambil menangis dia ceritakan Aku ini kerja wahai syekh Di tempat ini Ibuku harus operasi Segera karena sakit ini parah Biayanya sekian Saya lupa kalau gak salah 6 ribu real Begitu atau sekitar itu Aku berusaha pinjam hutang kepada majikan Tapi tidak dikasih Muntara ibu harus segera operasi Dokter sudah mewanti-wanti ya, Terpaksa aku melakukan ini Begini-begini Saya katakan Di mana kamu berasal dari Pakistan, di kota ini Maka saya minta kepada sekretarisnya atau apanya kasihkan ke orang ini uang sepuluh ribu real plus tiket dia untuk pulang pergi ini tiket berangkatnya ini tiket pulangnya kembali ke Saudi ini uangmu enam ribu atau apa waktu itu untuk biaya operasi ibumu nah. hal muhim berangkat hamba Allah ini sana Sampai selesai ini punya pulang sehat walafiat dia kembali dan masyaallah ini orang mungkin membalas kebaikan juga hal jaza ul Hasan ilal dia kembali ke Syekh. Jadi saya tentunya memberi syafaat agar ini tidak dipenjara. Al Mohem dia kembali ke Syekh. Dia katakan, Nah bagaimana kabar ibu? Alhamdulillah Syekh. Zauqullo khair sudah dioperasi alhamdulillah sudah pulang sudah sehat alafiat gini-gini gini-gini setelah berapa waktu tentunya dan ini sisa uang dari biaya operasi ibuku dikembalikan berapa ribu dok rial begitu ini sisanya wahai syekh kata syekh itu untukmu Holos, kamu pakai untuk keperluanmu asyhad nah, Demikian kebesaran seorang imam, seorang alim. Bahkan ke orang yang semula ingin berbuat kejelekan kepadanya. Mau mencuri. Tapi ta'awunnya. Alal birwat taqwa. Kepada muslim. Saudaranya. Belum lagi begitu banyak. Bantuan. Yang beliau berikan kepada muslimin dari berbagai banyak belahan dunia yang dari sana yang dari sini yang dengan syafaat beliau fulan bin fulan perlu bantuan masjidnya makhadnya ini itu ada masyru ada proyek ini kebaikan dikasih memo kasih syafaat kepada para umara amir-amir yang ada di sana ta'awun Alalbiru wa taqwa Haqadah Yang dicontohkan Oleh orang-orang besar Para ulama Ailmah Syekh Mukbil Rahmatullahi Alayhi seperti disebutkan oleh anaknya Ummu Abdullah. Ketika beliau sakit parah dan mendekati ajalnya. Beliau menangis. Rahimahullah. Sembari beliau katakan. Mada qadqaddam tulid da'wah. Mada qadqaddam tulid da'wah apa yang sudah aku berikan untuk dakwah ini? Nah, ini andil apa, saham kebaikan yang aku sumbangkan untuk dakwah ini? merasa belum berbuat apa-apa, merasa belum bertawun untuk dakwah? Rahimahullah dalam keadaan Besar sekali Jasa beliau Rahimahullah Yang menghidupkan sunnah Di negeri Yaman Berapa banyak sudah muridnya Bukan hanya dari Yaman saja bahkan Di berbagai negeri Rahimahullah Demikian orang yang besar menganggap kecil apa yang dia berikan tapi orang yang kecil menganggap besar kecil yang dia berikan dalam syair dikatakan wa yasghuru fi 'ainil 'adzimil 'adzaimu yasghur Menjadi kecil, ini yani tampak kecil Di mata orang besar Orang-orang agung, orang-orang mulia Aza'im Perkara-perkara besar yang dia sumbangkan, yang dia berikan Baginya seperti kecil, belum apa-apa Wa ya'zumu fi aynis sahiris sahairu tapi di mata orang kecil. Besar. Kecil-kecil yang dia berikan. Dia baru berbuat sejengkal dua jengkal seakan sudah. Seperti syakol Islam. Maka hendaknya. Kita. Berupaya Bersungguh-sungguh Berusaha untuk Memberi ta'awun Untuk dakwah ini Memberi bantuan Menolong untuk dakwah ini Apapun yang bisa kita berikan Sebatas kapasitas kita Dan kemampuan kita masing-masing yang ini Mampu dengan tenaganya Yang ini dengan harta bendanya Yang ini dengan Keahliannya Yang itu kata, ha, ha, ha. Saling menyempurnakan Antara yang satu Dengan yang lain, tanpa itu Tidak akan bisa berjalan dakwah Seperti Istilahkan ini Amal jama'i, dakwah itu. Melibatkan sekian banyak pihak, melibatkan sekian banyak orang. Tak nah, bisa dipikul satu dua orang. Butuh kerjasama dan ta'awun. Butuh kepedulian. Antara yang satu dengan yang lainnya. Sehingga kemaslahatan akan dirasakan bersama Wallahul Mu'afiq di Akwamit Torik. Nah, ini ada pertanyaan bagaimana sikap seorang istri yang merasa sedih terhadap suami yang tidak memiliki kepedulian terhadap agama istrinya. Tidak pernah mentarbiah istri untuk belajar ilmu agama Seperti belajar bacaan Quran dan pelajaran ilmu agama lain Padahal sang suami rajin ikut taklim Sementara istrinya membutuhkannya dalam rangka membekali dirinya untuk mentarbiah sang anak Anak-anak mereka juga kalau benar demikian seperti yang ditanyakan Ada taksir Dari suami Dia kurang dalam tanggung jawabnya Karena pembekalan ilmu pendidikan bagi suam istrinya <tuh> merupakan kewajiban yang sangat besar dan lebih utama ketimbang memberikan belanja harta kepadanya dan makna ayat hu anfusakum wa ahlikum nara seperti Ibn Abbas katakan allimuhum adibuhum Ajari mereka ilmu, ajari mereka adab. Bekal bagi mereka dan hadis yang Rasulullah sebutkan, innallaha sa'ilun kullarain ammastaraah. Allah akan minta pertanggungjawaban setiap pemimpin dari apa yang dia pimpin. Hatta innahu lays'alur rajula Fi ahli baiti, ahad hidodalik amdoyaahu. Sampai-sampai suami pun akan Allah tanya tiap suami dalam kepemimpinannya di rumah tangganya, apakah dia jaga itu dengan baik atau dia menyiaknyakannya? Tidak dia jaga, tidak dia tunaikan dengan baik, tanggungjawaban di hadapan Allah. Apa yang kamu berikan kepadanya. Padahal tujuan atau makna pernikahan. <coughs> Bagi seorang suami. Rijal qawamun ala nisa. Qawamun ala nisa. Kata Ibnu Katsir, Rahimahullah maknanya. Huwa kabiruha. Ini suami itu pembesar bagi suaminya bagi istrinya maaf pembesar bagi istrinya wal hakim 'alaiha sebagai hakim yang menentukan wa muaddibuha idza wajjad dan mentadib mendidik mengajari meluruskan jika istrinya bengkok Bagaimana itu dia bisa jalankan Jika dia tidak peduli kepada Tarbiah dan pendidikan istrinya Sementara kamu sibuk kerja Anak-anakmu di rumah siapa yang mengurusi kalau bukan istrimu Dan apa yang akan dia bisa sampaikan Jika tidak ada bekal yang cukup baginya Bahkan seperti yang ditanyakan Kalau baca Quran saja dia masih belum bisa Semestinya ada ta'awun besar Dibutuhkan Kamu peduli Kamu panggilkan Guru ngaji Membenahi tajwid dan bacaan istrimu Atau kamu ajak ke makhat atau kemana Wanita yang bisa mengajari dia dan membekali dia ilmu yang dikehendaki yang muhim bagi sang suami untuk yattaqillah fi zaujatihi bertakwa kepada Allah terhadap istrinya Untuk lebih perhatian kepada pembekalan tarbiyah dan ilmu kepada mereka. Kalau saja kurang materi yang dia berikan, dia dicelah. Fulan ini nggak ada perhatiannya kepada istrinya. Bajunya mungkin misalnya compang camping. Kotor ini Kusam gak pernah dibelikan baru Or Sudah dicelah karena itu Ini lebih-lebih lagi Dari urusan dunia Kalau itu hain lah Gampang Ini urusan akhirat istrimu Nah <tuh> Bagaimana tata cara Penggalangan dana ta'awun untuk dakwah sesuai tuntunan syariat. Tidak oh, ada, -ada kepastian cara tertentu. Mahuwal khair, mahuwal aslah. Lihat mana yang memaslahat. Sebagian ikhwan. Zawmullah khair. Menggalang itu. Dengan bentuk insidentil. Sifatnya kasuistik mungkin ada ikhwa siapa yang anaknya sakit atau istrinya apa perlu dioperasi ya, saat itu diajak taawun satu dengan yang lain untuk bisa membantu biaya yang dibutuhkan almuhim cara teknis yang kalau yang ditanyakan tentang teknisnya Tidak ada tuntunan tertentu Di dalam Syariat yang penting Ada Ta'un dan kepedulian Yang kamu berikan kepada Saudaramu yang sedang dalam Kebutuhan Apa yang harus kami lakukan Ketika kami mengenal dakwah ini Anak kami sudah besar SMP SMA Susah diajak taklim. Bagaimana dengan sekolahnya kalau terkait Untuk diajak Ke dakwah isbir Nggak ada lain Sabar Terus kamu Ingatkan kamu aja Sehingga dia faham betul-betul Orang tuanya perhatian dan serius Selain tentunya doa Agar Allah bukakan hatinya Allah beritaufih nah, agar dia mau mendatangi majelis ilmu mau belajar mau ta'lim nah, karena anak ini sudah besar sudah hampir kalau istilah orang tahu jati dirinya entah kemana itu dia mengarah sudah terlanjur, Insya Allah tetapi berusahalah dengan doa dan terus jadi nasehat. Nggak bisa kamu kerasi, nggak bisa kamu paksa. Sudah ya, gede, sudah bukan waktunya kamu jewer, kamu pegang telinganya. Ayo ngaji, ayo ikut tabi, ikut taklim. Bukan waktunya, bisa-bisa kelay kamu sama dia, dia sudah SMA. Berarti umur berapa? 16 ke 17. Bukan waktunya. Jelaskan kepada dia pentingnya ilmu. Bekal bagi masa depannya. Bekal bagi akhiratnya. Nah sehat yang ada. Mau'idah. Dan begitu para nabi Menyampaikan maut itu kepada anaknya. Am kuntum shuhada idh hadar ya'qub al maut idqala libanihi ma ta'buduna min badi. Ada Nabi Ya'qub alaihi salam. Ada Nuh alaihi salam. Alarkab mana? Anakku, ayo ikut sini selamat. Walaupun Allah tentukan lain, tapi dia berusaha beliau untuk kebaikan anak mau idah. hanya itu yang bisa kamu lakukan selain tadi doa hmm. makanya kalau orang Arab ya walaupun awam tapi ya ada benarnya perkataan mereka dalam hal ini dia mereka katakan idzah kaburul walab khowu kalau anakmu sudah besar Anggap dia itu saudaramu Sudah gak bisa kamu tekan dan kamu paksa layaknya anak Anggap dia adikmu atau kakakmu Layaknya saudara bagi kamu Ini diajak dewasa, diajak bicara, diterangkan Kamu hidup bagaimana nak Masa depanmu seperti apa Akhirat Yus Terus mudah-mudahan Allah bukakan hatinya Nah, hal yang sudah terlanjur Tapi khair insyaallah Selama kamunya telah mengerti Dan menyadari hal itu asa Asa'ayakuna khairah Bagaimana cara memenai perkara yang miris, ironis yang kian terjadi negeri ini? Apa solusinya dan apa solusi tuntas untuk mengatasi ide Islam Nusantara? Idenya, solusinya adalah ilmu. Ilmu. Hmm. Karena fitnah apapun yang terjadi, besar sebesar apapun makar musuh-musuh Allah itu aman bagi kaum mukminin jika mereka dekat dengan ilmu Allah katakan Wakayfatak furu nawantum tutlah alaiyum ayatullahi wafikum rasuluk waman yagtasim billah fakadhudiya ilasiroti mustaqim dan bagaimana kalian bisa kufur Kata Ibnu Qasir maknanya Al-Kufru Ba'id Angkum Kekufuran itu akan jauh dari kalian Kalian selamat Allah jaga selama dibacakan Ayat-ayat Allah kepada kalian Di tengah kalian ada Rasul Ada Sunnah Rasul Kalian pelajari, itu yang kalian Kaji, kalian amalkan Kalian dakwahkan Dan yang berpegang teguh dengan Allah telah terbimbing dia kepada sirotal mustaqim maka ilmu di masa-masa fitnah badirubil amal fitanankah kita ilmu ilmu dari mana hadis Rasul katakan berlombalah dengan fitnah seperti potongan malam hadis maruf pagi orang Muslim sorenya bisa kafir dan sebaliknya dia jual belikan agamanya dengan dunia maka berlomba Fitnah berjalan terus, ahlul fitnah terus berjalan. Ahlul fitnah terus aktif dalam fitnah dan batilnya. Maka ahlul hak harus lebih aktif dalam haknya, dalam kebaikannya. Terus disibukkan dengan ilmu, dengan amal soleh, pemenahan akhlak, ibadah, haqidah, akadah. Yang paling sengsara Yang paling rugi adalah Yang jauh dari ilmu Waffaqallahul jamii Lima yuhhibbu wa yardha Wassalatu wassalam ala rasulillah Walhamdulillahi rabbil a'lazim